Sejumlah wilayah Indonesia sejak akhir tahun lalu mulai dari banjir, longsor, angin puting beliung hingga gunung meletus belum berakhir. Bahkan berpotensi masih akan terus terjadi. Kondisi ini membuat sebagian besar wilayah Indonesia dalam kondisi darurat bencana. Bencana alam ini tidak hanya menimbulkan kerugian material karena jalan rusak, bangunan termasuk rumah hancur serta harta benda hilang, tetapi juga menelan korban jiwa. Sebagai umat Islam kita harus menyadari ada pesan yang terselip dari Allah Subhanahuwataala entah ini cobaan atau teguran dari Sang Maha Kuasa tugas kita lah untuk saling mengingatkan dan saling menguatkan membantu dan peduli terhadap sesama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Pemirsa cahaya hati Rahimakumullah. Alhamdulillah Kita berjumpa lagi dalam muhasabah kali ini Dan bersama saya Ibu-ibu dari Majlis Salim Nasatul Hikmiya Mudah-mudahan yang hadir Di majlis ini dan seluruh Pemirsa yang ada di rumah Dan dimanapun akan Senantiasa bersama-sama Kita anugerah Ridha dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pemirsa, seperti yang baru saja kita lihat di dalam tayangan betapa bahwa hampir 5 bulan terakhir ini negeri kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah ada saudara kita di Sinabung mereka sampai 5 bulan harus di pengungsian Dan saudara kita di Jakarta Banjir yang ternyata berkepanjangan Saudara kita yang ada di Manado Banjirnya juga sampai 3 meter dan di banyak tempat yang lainnya 7 hari yang lalu Tepatnya hari Kamis malam Saudara-saudara kita yang ada di wilayah kelut, ada gediri, ada malang, ada Blitar bahkan abu vulkaniknya sampai melampaui Jawa Barat, juga daerah istimewa Yogyakarta. Saudara-saudara kita mendapatkan musibah yang mungkin di antara mereka ada yang kehilangan keluarganya, ada yang kehilangan harta bendanya, bahkan mungkin secara psikologis. Di antara mereka ada yang merasa beban ini terlalu berat, mudah-mudahan yang pada saat itu dipanggil keharibaan Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Dan mudah-mudahan yang mendapat musibah ujian, Allah akan berikan kekuatan dan kesabaran kepada mereka. Amin. Saya ingin mengajak kita memberikan doa kepada mereka dengan bersama-sama membaca Umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin pemirsa kita mungkin masih mengenang ini adalah abu vulkanik sampai kemudian gentengnya bolong-bolong kita bisa bayangkan kalau yang punya rumah ini diri kita kalau rumah-rumah seperti ini kemudian tidak diasuransikan. Mereka, ada yang kehilangan keluarga, mereka harus membangun kembali rumah mereka. Mungkin juga mereka kehilangan mata pencahariannya karena mereka punya kebun-kebunnya rusak dan seterusnya. Ini juga banjir bandang di Manado. Kita mendengarkan berita bahwa yang meninggal juga cukup banyak saudara-saudara kita di sana. Mungkin tidak semua memiliki kekuatan, ketabahan dan kesabaran ketika menerima musibah ini Yang longsor di jombang Itu juga sekitar 14 orang yang mengalami musibah Lalu 7 diantaranya meninggal dunia Saya ingin mengajak kepada kita semua Melakukan muhasabah dengan membaca, memaknai dan mencoba menelaah surah al insyirah ayat 5 sampai 8 a'udzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Faidza farragtafasab, wa ilaa Rabbika farrub. Artinya, sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Ayat berikutnya, Inna maalau sirro, bahwa setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai, maka tegaklah, maka bangkitlah dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap. Pemirsa jahi rahimakumullah. Jikalau tadi bersama-sama kita melakukan muhasabah dari surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 8. Mari kita lihat kaitan surah Al-Insyirah dengan surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Innal insana khulika halu'a Iza massahu syarru jazu'a Wa iza massahu khairu manu'a mari kita mencoba menghayati makna ayat ini kalau tadi Allah meyakinkan kepada kita bahwa setelah ada kesulitan akan ada kemudahan Kalau sekarang kita sedang mengalami ujian ayo bangkitlah Tapi kemudian Allah juga memberikan sinyal seperti ini Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir Pusing sedikit, mengeluh Ya enggak bu? Ya. Kaki ini sudah kita pakai puluhan tahun Giliran sudah umur 50 tahun Sedikit ngilu-ngilu Ngeluh enggak kita? Jarang ya. <laughs> di antara kita Alhamdulillah kakiku ini sudah 50 tahun Aku pakai sekarang dia minta perhatian Misalnya Manusia itu Diciptakan bersifat keluh-kesah Lagi kikir Apabila ia ditimpa Kesusahan Ia berkeluh kesah Dan apabila ia mendapatkan Kebaikan ia amat kikir Ada orang yang Mungkin Mobilnya Ada tiga biji Rumahnya mewah Tapi ada saudaranya Kesusahan dompetnya rapet Sekali ada enggak Nah Kenapa dia bilang, ini juga kerja-kerja saya sendiri, ini uang karena saya menabung, kalau uang ini saya hambur-hamburkan, saya pun tidak punya tabungan, nah inilah tugas kita bersama, ketika ada saudara kita ditimpa musibah kita menemukan fenomena lain bahwa ada orang yang sifatnya keluh kesat terus dia pun diberi rizki dia tidak mau berbagi rizkinya dia diberi kesehatan Dia tidak mensyukuri bahwa sehat itu mahal Oleh karena itu Kalau kita melihat ayat ini Lalu kemudian kita melihat surah Al-Ma'arij Mari kita melihat surah Al-Baqarah 155 Auzubillahimina <tuh> syaitanirrojimi Bismillahirrohmanirrohim Walau nablwan kum bishaiim min al khawfi wal joo'ay, wanaqsim min al amwal, wanaqsim min al amwal wal Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Dengan sedikit ketakutan. Ibu, kalau kemudian sudah di warning, diingatkan, awas ya setelah erupsi ini akan ada lahar dingin yang jaraknya jauh saja ikut was-was. Betul enggak? Betul. Ya. Ada sedikit ketakutan. Ada kelaparan. Mungkin di antara mereka ada yang belum sempat mendapatkan bantuan makanan. Mestinya dia makan pagi, mestinya dia makan siang Belum juga dia makan, ada kelaparan di dalamnya Ada kekurangan harta Termasuk adalah ujiannya dalam bentuk jiwa dan buah-buahan Karena tumbuhannya kena erupsi abu vulkanik Sehingga tumbuhan itu yang mestinya bisa dipetik, dijual Akhirnya terpaksa itu tidak bisa dia manfaatkan dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa barshiru sabirin. Demi dan mereka diberikan kesabaran, ya Bu ya. Amin. Mungkin di antara ibu-ibu yang hadir di sini akan menyampaikan sesuatu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asmani. Saya ingin bertanya. Baik Bagaimana menempatkan cobaan yang kita alami sebagai hikmah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita adalah bagaimana kita menjadikan musibah sebagai nasihat. Kalau bahasa Bu Asmani tadi bagaimana menjadikan ini sebagai bagian dari hikmah Saya ingin mengajak lebih luas bagaimana kita menjadikan musibah bagian dari nasehat Apa yang bisa kita dapatkan dari sebuah peristiwa banjir Apa yang bisa kita dapatkan nasehat dari peristiwa bencana puting beliung Apa yang bisa kita dapatkan dari sebuah peristiwa meletusnya gunung merapi Gunung Sinabung, Gunung Kelud dan sebagainya Allah memberikan gambaran dalam surah Ar-Rum ayat 41 Biasanya pemirsa, jamaah semua sangat hafal dengan ayat ini A'udzubillahiminasyatanirrajimi bismillahirrahmanirrahim Zaharul fasadu fil barri wal bahri bimakasabats aydinnas Zaharul fasadu liyudziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'annahum yarji'un telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar liyudziqahum ba'dal ladzi 'amilu supaya mereka Merasakan Akibat dari yang mereka lakukan Supaya apa? Supaya mereka Kembali ke jalan yang Benar Nah ini lanjutannya Kita bisa melihat surah Al-Mu'minun ayat 18 A'udzubillahimna syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa anzalna minas sama Iman mikadarin Fa fil aud fa eskanahu fil ardhi wa 'ala dhahabin bihi laqadirun dan kami turunkan air dari langit dengan jangka tertentu maka kami endapkan dia dalam bumi dan kami pun berkuasa menghabiskannya kalau tadi bagaimana sebagian di antara kita supaya merasakan ini loh akibat dari perbuatan yang kemarin. Lalu di sini kalau hujan itu diguyur hujan deras 5 jam di sebuah kota, lalu drainasenya kurang bagus, lalu di situ ternyata juga tidak ada situ tempat danau-danau penampungan. Allah sudah ingatkan, kami turunkan air dari langit dengan jangka tertentu. Maka kami endapkan dia dalam bumi Pengendapannya ini ternyata ditutup Oleh bangunan plaza Oleh bangunan real estate Dan kami pun berkuasa menghabiskannya Mengalirlah semua Banjirlah semua Maka Apa yang bisa kita ambil Nasihat dari sebuah peristiwa Yang menjadikan musibah banyak umat ini Ayuklah Kalau ayat ini tadi Lallahum Yerjaun Ayuklah mereka menjadikan Peristiwa ini Sebagai sumber nasihat Ayuklah bikin danau Janganlah membangun Plaza, Real Estate, gedung-gedung bertingkat yang mestinya itu untuk Endapan air Kalau sudah tahu ini mestinya Daerah resapan air Dibikin bangunan beton Lalu banjir Kira-kira masuk akal apa enggak banjirnya Masuk akal, karena memang ditabraklah alamnya Oleh karena itu, ini PR lah bagi kita semua Kalau Allah sudah memberikan peringatan Nah, kalau ini dirusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab Maka siapa sebetulnya yang memberikan kekuasaan untuk mengatur, eh ini jangan dibangun ya, ini resapan air, eh ini gunung Kelud ya mau meletus, sinabung mau meletus, tolonglah disiapkan sarana prasarannya untuk melayani masyarakat. Jadi kebersamaan di antara para pemimpin, kemudian umatnya. Untuk bisa bersama-sama mencari solusi dari musibah ini menjadi penting Bagaimana kita melihat musibah ini menjadi sumber nasihat bagi kita semua Ya pemimpinnya, pengusahanya, rakyatnya, dan semua masyarakat di negeri ini Mudah-mudahan muhasabah kita kali ini Bermanfaat dan penuh barokah Amin Saudara-saudara okay. kita yang kebetulan mereka ditimpa musibah Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran okay. Mereka bisa bangkit kembali Untuk membangun kehidupannya dengan sebaik-baiknya okay. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi mereka Memberikan kesehatan bagi mereka Memberikan limpahan riski bagi mereka okay. Mudah-mudahan kita bersama-sama, pemimpin kita di negeri ini, Allah jadikan baldatun tayyibatun warabbun wafur. Amin. Pemirsa majlis muhasabah kita akan kita tutup, mudah-mudahan kita akan jumpa lagi dan mudah-mudahan penuh manfaat barokah. Wallahul maafik ila akwami tarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.